Assalamualaikum, sudah lalu berita malam Medisi hari ini Sabtu 3 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. Polisi periksa empat saksi terkait kasus beras bantuan yang dijual. Bocah bocor jantung di Klub Utara butuh biaya pengobatan. Wanita pelayan kafe ditangkap bersama pengedar narkoba. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Losers 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Situs 94,4 FM Loksemawe dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Garlun Satuan Reskrim Polres PD telah memeriksa empat orang saksi dalam kasus dugaan penggelapan 4,5 ton beras bantuan bencana gempa pada BPBD Pidicaya. Saksi yang telah diambil keterangan adalah sopir truk yang mengangkut beras bantuan, pemilik truk, kabit darurat logistik BPBD Pidicaya, dan seorang honorer yang bekerja pada BPBD Pidicaya. Kasatres Krim Polres PDI AKP Mahliadi mengatakan penyidik masih terus mendalami kasus dugaan penggelapan beras 4,5 ton bantuan korban gempa di Pidijaya. Ia menambahkan dalam upaya pengungkapan kasus penggelapan beras bantuan penyidik telah memeriksa 4 orang saksi. Diberitakan sebelumnya, tim opsional Polsek Merdu Pidijaya Sabtu 20 Januari lalu mengamankan pria berinisial M30 tahun Warga Kecamatan Samalanga Biren saat hendak menjual 4,5 ton beras bantuan bencana di BPBD di dengan truk ke sebuah kilang padi di Samalanga. Truk berwarna kuning berisikan beras dan M digiring ke Mapolsek Merdu. Garlun M. Fata, 5 tahun, bocah bocor jantung dari Desa Ruak, Kecamatan Kelut Utara, Aceh Selatan butuh bantuan mengobati sakit yang dideritanya. Bocah miskin itu merupakan anak dari pasangan Salman dan Rita Asmuni yang bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga. Ibu dari Fata mengatakan anaknya Enfata diketahui mengidap bocor jantung pada 4 tahun. Bila sakitnya kumat kedua bibirnya menjadi biru. Bahkan bocah malang ini harus menangis karena tidak kuat menahan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Menurut ibunya Enfata sempat dirawat di RSUY Tapaktuan. Pada Juli 2017, FATA dirujuk ke RSUZA Banda Aceh, kemudian dirujuk lagi ke RSCM Jakarta. Pada bulan Oktober 2018, FATA pun berobat di RSCM, namun pihak rumah sakit menyarankan untuk antri karena ramainya pasien yang berobat. Setelah dua pekan bertahan di Jakarta dengan biaya hidup yang pas-pasan, akhirnya bocah malang tersebut terpaksa dipulangkan akibat ketiadaan biaya. Saat ini kondisi FATA semakin memprihatinkan. Karena itu pihak keluarga berharap bantuan para dermawan untuk bisa mengobati m selama di Jakarta. Darlun dua wanita pelayan kafe di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara diamankan polisi setelah terindikasi terlibat jaringan peredaran narkoba. Dua bungkus sabu-sabu yang ditemukan di kamar keduanya telah cukup bagi polisi untuk menjebloskan ke penjara. Caca, 30 tahun, warga desa Gunung Tua, Kecamatan Padang, Bola Tapanuli Selatan, dan Suryani, 36 tahun, penduduk desa Bah Jambi, Kecamatan Gunung Melala, Simalungun, diamankan polisi saat sedang bekerja di kafe Jumat kemarin. Barang bukti sabu-sabu yang disita dari keduanya ditemukan polisi dari kamar yang masih berada di areal kafe. Kapolsek kisaran kota Kapi mengatakan keterlibatan keduanya terungkap setelah polisi terlebih dahulu meringkus Varyanto, 23 tahun, warga Asahan yang sedang bertransaksi narkoba di kampung Tempel, Desa Meranti. Dalam pemeriksaan itu, Faryanto mengaku ada menitipkan sabu-sabu kepada Caca dan Suryani. Rianto menyebutkan barang bukti yang ditemukan di kamar kedua wanita itu bukan hanya dua bungkus sabu-sabu tapi juga timbangan dan alat isap sabu. Polisi pun menyimpulkan ketiga tersangka bukan hanya sebagai pengedar tapi juga menggunakan sabu-sabu. Dugaan awal ketiganya mengedarkan barang haram itu kepada pengunjung kafe. Derlin Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar (PGPD) Dirjen GTK Kemendikbud RI, Dr Andes Anas M Adam MPD, temu ramah dengan kepala sekolah dan dewan guru di Kabupaten Aceh Selatan. Acara tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Rumah Agam Tapak Tuan Sabtu pagi. Selain temu ramah dengan kepala sekolah dan guru, mantan Kadis Pendidikan Aceh ini juga menjadi narasumber pada seminar dengan tema penyampaian strategi pendidikan karakter menuju pendidikan daya saing bangsa. Acara seminar dibuka Bupati Aceh Selatan Te sama Indra. Bupati Te sama Indra dalam arahannya berharap prestasi predikat 6 mutu pendidikan di Aceh Selatan yang dicapai agar dapat dipertahankan. Selain itu juga diminta meningkatkan prestasi dari predikat 6 menjadi predikat 5 di provinsi Aceh. Ia mengatakan dalam upaya peningkatan pendidikan di Aceh Selatan telah menjadi komitmennya sejak satu minggu dilantik menjadi Bupati. Dalam kesempatan tersebut Bupati sama Indra di hadapan para kepala sekolah dan dewan guru memohon pamit karena 15 Februari 2018 akan cuti untuk mengikuti Pilkada. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi BFM. Sudarlun nelayan di kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil mengeluh tertutupnya sungai Siragian, tepatnya di alur keluar masuk perahu menuju laut lepas. Sungai tersebut tertutup bakung sehingga menyulitkan nelayan mengeluarkan perahu saat melaut. Nelayan Gosong Telaga, Singkil Utara, Darwis mengaku saat malam hari perahu nelayan kerap bertabrakan karena sungai yang bisa dilalui sangat sempit. Sebab alur sungai hanya cukup untuk satu perahu. Padahal jika tidak tertutup bakung, maka sungai memiliki lebar lebih kurang 30 meter. Nelayan tidak bisa berbuat banyak untuk membersihkan sungai dari bakung lantaran pertumbuhannya yang cepat. Tidak sebanding dengan kemampuan nelayan membersihkan menggunakan golok. Sungai Siragian melintas dari gosong telaga dan bermuara ke laut di kawasan Siragian dekat dengan Pulau Birahan. Sungai itu menjadi jalur keluar masuknya Bud Nelayan di tiga desa. Nelayan berharap Pemkap Aceh Singkil segera mengambil kebijakan membersihkan alur Sungai Siragian. Berlun Rumah Sakit Umum Tengkusi di Tiro Sigli, PD, hari ini melakukan operasi terhadap dua pasien penderita hidrosefalus dan bedah tulang belakang operasi bedah saraf ini merupakan yang pertama di Aceh yang dilakukan oleh pihak RSU di tingkat kabupaten Direktur Rumah Sakit Umum Tengkusi di Tirosiglipidi Dr. Gigi Faisal Mars mengatakan operasi bedah saraf terhadap dua pasien penderita hidrosefalus dan bedah penyempitan saraf tulang belakang atau spinoleanea dilakukan dengan melibatkan Dr. Endro Basuki dari bedah saraf RSU Dr. Sarjito, Yogyakarta Dalam operasi ini turut melibatkan tim dokter anak dan tim dokter bedah lokal dengan jumlah 10 orang. Kegiatan operasi pertama kali di Aceh ini dilakukan mengingat selain banyaknya kasus pasien stroke maupun kecelakaan lalu lintas, maka dengan sendirinya memberikan inspirasi pihak manajemen rumah sakit Tengku Si di Tiro untuk melakukan operasi bedah saraf terhadap pasien penderita hidrosefalus dan spinoleania. Sementara itu dr. Endro Basuki mengatakan operasi bedah terhadap pasien hidrosefalus ini, hidrosefalus ini tidaklah murni normal secara 100% akan tetapi sebagai upaya untuk meminimalisir. Demikian juga dengan pasien bedah tulang belakang. Pihaknya berharap operasi bedah ini bisa berhasil. Darlun Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo menganggap aksi Ketua BEM Universitas Indonesia Zadid Pakua yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi Dodos sebagai sebuah tindakan tidak terpuji. Cahyo menyebut tindakan seorang mahasiswa UI yang berdemonstrasi sangat tidak menghormati Presiden RI yang hadir memberikan penghormatan kepada keluarga besar UI. Padahal Presiden Jokowi hadir dalam acara Dies Natalis ke-68 UI itu tak lain karena ingin memberikan penghargaan kepada kampus UI atas sumbangsihnya kepada bangsa dan negara selama ini. Menurut Cahyo, ada waktu yang lebih pas untuk menyampaikan kritik atau pendapat kepada pemerintah. Meski demikian, Cahyo bisa memahami aksi tersebut sebagai sebuah hak untuk menyampaikan kritik atas kinerja pemerintah.